Assalamualaikum Saudarlun Berita Malam Medisi hari ini Minggu 3 Juni 2018 dibacakan Ardian Syah. Proyek APBDA di Biren dikerjakan asal jadi. Usai bertabrakan dengan dump truck dua warga Tjay meninggal dunia. Terlibat bisnis narkoba 4 warga ditangkap. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Dalun tim Pansus 3 DPR Aceh menemukan sejumlah proyek di Kabupaten Biren yang dikerjakan dinas pendidikan Aceh dengan dana yang bersumber dari APBA Perubahan 2018 dinilai asal jadi. Hal itu dikatakan Ketua Tim Pansus 3 DPR A, Insinyur H. Saifuddin Muhammad yang didampingi Wakil Ketua Murdan Yusuf dan Sekretaris Pansus 3 DPR A Zulfardli. Disebutkan Saifuddin, tim Pansus mulai turun ke Kabupaten Biren sejak 27 Mei hingga 2 Juni. Pihaknya meninjau proyek atau pekerjaan yang dikerjakan Dinas Pendidikan Aceh di Kabupaten Biren dan ditemukan sejumlah proyek yang dikerjakan asal jadi dengan kualitas pembangunan yang cukup rendah. Pekerjaan itu diantaranya pembangunan lapangan olahraga terpadu di SMK PPN 1 Biren, anggaran yang bersumber dari APBA Perubahan 2018, dan di SMK N1 Pesangan Biren yang diduga dikerjakan asal jadi atau tidak sesuai dengan spek. Dan ini menjadi salah satu contoh program Aceh Carong dan Aceh Tegak Pemerintah Aceh yang dipaksakan dan belum memihak kepada rakyat. Darulun Bupati Gayuluwes Muhammad Amru bersama Ketua DPRK Ali Husin SH turun tangan langsung memperbaiki ruas jalan Belang menuju Teranggun di Kabupaten tersebut yang kondisinya selama ini mengalami rusak parah dan memprihatinkan. Perbaikan jalan provinsi di Kabupaten tersebut dari Kecamatan Belang hingga ke Kampus PPD Unsia Belang Bebangka Galus di Belang Jerangu atau sekitar 24 km. Perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah itu dengan cara ditambal menggunakan aspal. Bupati Galus Muhammad Amru didampingi Ketua DPRK Galus Ali Husin mengatakan ruas jalan Belang Kejeren menuju Teranggun selama ini kondisinya memprihatinkan dan rusak parah terutama di kawasan Belang Kejeren hingga Belang Jerangu. Ruas jalan itu merupakan ruas jalan provinsi dan menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Sementara itu Bupati mengatakan Pemkap sudah tiga kali menyurati pemerintah tingkat satu. Dalam hal ini pemerintah Aceh, Dinas Binamarga Aceh, sebelumnya diminta memperbaiki badan jalan Blank Jeren Teranggun tersebut. Namun hingga saat ini terkesan tidak direspon dan belum mendapat tanggapan yang serius. Darun meski kanun pajak sarang burung walet telah disahkan pada Juni 2017 lalu, namun hingga kini pemerintah Kabupaten Aceh Daya, belum menerima pendapatan asli atau PAD dari usaha yang telah menjamur di pusat kota Blangpidi tersebut. Bahkan puluhan pengusaha yang telah belasan tahun menikmati hasil dari sarang burung walet dikabarkan tidak mengantongi izin. Informasi yang diperoleh Seram BFM bahwa kanun nomor 1 tahun 2017 tentang pajak sarang burung walet itu belum bisa dilaksanakan dikarenakan beberapa persoalan. Salah satunya teknis pengutipan pajak. Sementara itu mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PT SP Abdiya Firman Syah ST saat dikonfirmasi membenarkan sejak disahkannya kanun tersebut Pemkap Abdiya belum menerima PAD dari usaha sarang burung tersebut. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRK Abdiya Iskandar meminta seluruh pengusaha sarang burung walet mentaati aturan dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Meski demikian, ia berharap pengusaha memiliki kesadaran melakukan kewajiban mereka dan mengingat setiap usaha wajib membayar pajak. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun dua warga Pidijaya, masing-masing Akmaluddin 34 tahun, warga Lancung, Kecamatan Merah 2 serta Firdaus, 16 tahun, warga Gampung, Senong, Kecamatan Merah 2 Pidijaya, meninggal dunia, usai bertabrakan dengan Damtrek BK9729CH, yang disopiri Martunis Idris, 34 tahun, warga asal Gampung Riwuk, Kecamatan Sakti Pidi. Insiden maut memakan korban jiwa ini terjadi menjelang buka puasa, persisnya di Gampung Sagok, Kecamatan Teringgading Pijai. Kapol Respedia KBPN di Nugraha Setiawan Sirega kepada Serambi mengatakan ihwa peristiwa maut ini terjadi saat kedua pengendara sepeda motor Hendak melewati kendaraan jenis mobil dari arah yang sama atau dari banda Aceh Medan. Namun, saat itu muncul dam truk dari arah perlawanan, sehingga bersenggolan dan tabrakan tak bisa dihindarkan. Sehingga pengendara terseret ke bawah ban mobil dam truk beberapa meter. Sang pengendara sepeda motor Agmaludin menghembuskan nafas terakhir langsung di tempat kejadian perkara. Sementara rekan yang diboncenginya Firdaus meninggal dunia saat berada dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Merdu Pijai. Saat ini kedua kendaraan baik dam truk dan sepeda motor yang hancur serta sang sopir telah diamankan di Polsek Tringgading untuk penyidikan lebih lanjut. Sudarlun petugas saat narkoba Polres Aceh Timur menangkap empat warga yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba jenis sabu. Kempat warga itu ditangkap melalui dua operasi yang dilancarkan dalam kecamatan Perla Barat. Kasat narkoba Polres Aceh Timur Ibtu Hendra Gunawan Tanjung mengatakan operasi pertama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Kamis malam, tim sat narkoba menangkap tiga warga yang terlibat transaksi sabu-sabu. Ketiga tersangka yakni SG 21 tahun, PG 29 tahun, dan PZ 36 tahun. Ketiga tersangka warga Kecamatan Ranto Perla Aceh Timur. Ketiga tersangka ditangkap setelah tim Sat Narkoba menindaklanjuti laporan warga bahwa salah satu lokasi di Gampung besar Kecamatan Perlak Barat, sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya, melalui operasi kedua Jumat dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pihaknya kembali menangkap seorang tersangka yang terlibat bisnis narkoba yakni berinisial TM 27 tahun warga Kecamatan Perlak Barat. Ibtu Hendra mengatakan, TM ditangkap setelah pihaknya menindaklanjuti laporan warga bahwa salah satu gampung di Kecamatan Perlak Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Sudarlun kalangan DPRK Loksemawe mendesak Pemko setempat segera mencairkan gaji 14 atau THR bagi 3.900 pegawai negeri sipil setempat. Apalagi peraturan Menteri Keuangan tentang pembayaran gaji 14 dan gaji 13 telah keluar sejak satu pekan lalu. Anggota Komisi ADPRK Loksmame di Kisah Putra menjelaskan sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang pembayaran THR dan gaji 13, bahkan sudah jelas dalam surat tersebut diatur khusus gaji 14 atau THR harus disalurkan awal Juni atau sebelum Lebaran Idul Fitri. Oleh karena itu, PMQ harus melaksanakan aturan untuk menyalurkan THR tepat waktu apalagi dalam pernyataan pihak Pemko sebelumnya jika dana telah tersedia Sementara itu Kepala DPKAD Kota Loksmame Azwar SH menyebutkan jika pihaknya tetap berkomitmen membayar gaji 14 atau THR dan gaji 13 bagi para PNS sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dimana dalam aturan tersebut gaji 14 dibayarkan awal Juni dan gaji 13 di awal Juli Darlun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Benar Meriah Dr. Jawahir Syahputra menganggap Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak bener Meriah tidak bekerja sehingga kecolongan dengan adanya temuan boraks pada makanan yang dijual di bulan Ramadan. Menurutnya adanya temuan makanan yang mengandung boraks di Kabupaten Benar Meriah oleh BBPOM Provinsi Aceh Atau Walai Besar Pengawasan Obat dan Makanan pada 30 Mei 2018 lalu perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Benar Meriah, termasuk mengevaluasi jajaran dinas terkait yang dianggap tidak bekerja. Ditambahkan jawahir Desperinda Kabupaten Benar Meriah seharusnya bisa dapat bekerja lebih maksimal, jangan sampai jika ada permasalahan baru, baru bergerak. Tidak ada upaya pencegahan terlebih dahulu, Lebih-lebih pada saat ini masyarakat yang sehari penuh menjalani ibadah puasa, kemudian jika harus dicemari dengan makanan yang terpapar bahan berbahaya. Untuk itu ia meminta agar Bupati Bener Meriah, Ahmadi bertindak tegas dengan mengevaluasi bawahannya untuk bisa bekerja maksimal. Terkait dengan adanya temuan boraks pada makanan di Bener Meriah, ungkap Jawahir, saat ini banyak masyarakat merasa gelisah dan khawatir untuk mengkonsumsi makanan yang dijual di pasar. Alhasil, proses transaksi jual-beli mulai sepi, sehingga menghambat gejola ekonomi di Bener Meriah. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita malam, edisi Minggu 3 Juni 2018.